Assalamualaikum Saudaron Berita Malam edisi hari ini Minggu 15 Juli 2018 dibacakan Ardian Syah. Rumah rusak disapu angin kencang di Jagung Jeget bertambah. Berkas kasus dugaan korupsi pengadaan ternak di Loksemawe telah lengkap. Angin kencang nelayan di Pijai tetap melaut. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Seram di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 Pukul 17.00 waktu Indonesia Barat dilaporkan jumlah rumah yang rusak di tiga kampung di kecamatan itu mencapai 45 unit. Bukan hanya rumah warga, tiga ruangan pesantren Anur di kecamatan Jagung Jeget, bagian atapnya rusak diterbangkan angin kencang. Dampak dari angin kencang juga memaksa sekitar 95 kepala keluarga mengungsi di salah satu masjid dan gedung serbaguna di kawasan kampung Jeget, Ayu, kecamatan setempat. Kepala pelaksana BPBD AC Tengah, Tambrin Elasri, menyebutkan puluhan kepala keluarga yang mengungsi lantaran takut mendiami rumah mereka dengan kondisi tiupan angin kencang masih berlanjut hingga Minggu sore. Datelun pihak Kejaksaan Negeri Loksemawe memastikan ketiga berkas untuk para tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan ternak di pemerintah kota setempat telah lengkap. Kasi intel Kejari Loksemawe, Mistahudin, membenarkan jika berkas untuk ketiga tersangka lengkap. Terkait waktu penyerahan tersangka dan barang bukti tergantung hasil koordinasi lanjutan pihak Pitsus Kejari dan penyidik Satreskrim Polres Loksmawe. Untuk diketahui, Pemko Loksmawe melalui DKPP setempat memplot dana 145 miliar dalam APBK 2014 untuk pengadaan ternak berupa lembu. Selanjutnya lembu tersebut dibagikan kepada puluhan kelompok masyarakat di Loksmawe Namun pada akhir 2015 pihak kepolisian menemukan adanya indikasi korupsi sehingga mulai melakukan penyelidikan. Pada pertengahan Juni 2017 lalu penyidik pun meningkatkan status kasus ini dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Sedarlun meski angin kencang dalam satu pekan terakhir, ribuan nelayan di Pidijaya tetap memilih melaut. Sayangnya hasil tangkapan sangat minim dari hari sebelumnya. Ketua Himpunan Nelayan seluruh Indonesia, PD Jaya, Muhammad Bentara mengatakan dampak dari pengaruh angin kencang pada musim barat dalam sepekan terakhir menyebabkan hasil tangkapan menurun drastis. Biasanya 10 hingga 15 ton fiber namun dalam sepekan akibat cuaca angin kencang rata-rata memperoleh 1 ton fiber. Kedati angin kencang, ribuan nelayan, baik di Kuala Pante, Raja, maupun di Kuala TPI Merdu, tetap memilih melaut. Ironisnya, dampak cuaca tak bersahabat telah menyebabkan pasokan ikan ke berbagai pusat pasar menjadi minim, sehingga harga pun menjadi naik. Seperti halnya, ikan tongkol dari Rp25.000 per kilogram menjadi Rp30.000 per kilogram. Demikian halnya, ikan densis Rp30.000 per kilogram menjadi Rp35.000 per kilogram dan ikan jenara dari Rp30.000 per kilogram kini menjadi Rp38.000 per kilogram. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Jarlon Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kediaman direktur utama PT PLN Persero Sofyan Basir Minggu. Penggeledahan dilakukan untuk menemukan bukti yang terkait dengan perkara korupsi. Juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi mengatakan, penggeledahan ini terkait penyidikan KPK dalam kasus suap terkait proyek pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU Riau 1. Sebelumnya KPK menetapkan wakil ketua Komisi 7 DPR Nimo Walani Saragi sebagai tersangka atas kasus dugaan suap terkait kesepakatan kontrak kerjasama pembangunan PLTU Riau 1 di Provinsi Riau. KPK juga menetapkan seorang pengusaha sekaligus salah satu pemegang saham Black Gold Natural Resort Limited, Johannes Budi Sutrisno Kojo, yang diduga menjadi pihak pemberi suap. Sudah telun pasukan PBB mencatat jumlah warga sipil yang tewas di Afghanistan mencapai rekor pada paruh pertama tahun ini, meski telah dilakukan gencatan senjata bulan lalu. Hal tersebut seiring melonjaknya serangan bunuh diri yang diklaim dilakukan ISIS. Misi bantuan PBB menyebut angka kematian naik 1% dibanding periode yang sama tahun lalu menjadi 1.692 orang, meskipun angka cedera turun 5% menjadi 3.430 orang. Adapun secara keseluruhan korban sipil 3%. Harapan bahwa perdamaian suatu hari nanti dapat disepakati di Afganistan muncul pada bulan lalu dengan adanya gencatan senjata 3 hari selama liburan Idul Fitri. Periode genjatan senjata tersebut mempertontonkan pejuang Taliban... ...yang berbaur dengan pasukan keamanan di Kabul dan kota-kota lainnya... ...hal yang sebelumnya tak pernah terjadi. Sudhatlun seorang pria berkewarganegaraan negaraan Tunisia... ...yang diduga pernah bekerja sebagai pengawal Osama bin Laden... ...ditahan setibanya di negara asal setelah dideportasi pemerintah Jerman. Dikenal dengan nama Samia oleh otoritas Jerman... Namun oleh pemerintah Tunisia, pria tersebut dikenal bernama Sami Ododi. Curuh bicara kejaksaan Sofini Seliti menambahkan penahanan terhadap Sami dilakukan karena tersangka dicurigai terlibat dalam kegiatan ekstrim selama di Jerman menyusul penyelidikan yang dilakukan oleh unit anti-terorisme. Pria berusia 42 tahun tersebut kembali ke Tunisia setelah dideportasi karena pengajuan suakanya yang ditolak pemerintah Jerman. Kendati telah dipulangkan ke negaranya, sengketa hukum terkait deportasinya oleh Pengadilan Jerman masih dilanjutkan karena belum dideportasi. Pengadilan telah menerima pemberitahuan penangguhan, namun pesawat yang membawa tersangka dilaporkan sudah berangkat. Dari Newsroom Sri Tanjung Permeskian berita malam edisi Minggu 15 Juli 2018.